وَمَنْ يُؤْتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayol ikhwah wal akhwad fillah wajalla wa iyakum Bertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wajalla Yang telah memperkenankan dan memberikan taufik kepada kita semua hingga bisa berkumpul di majlis ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai majlis yang diberkahi Mengingat bahawa ini adalah diantara majlis-majlis dikir Yang insyaAllah disebutkan di dalamnya Kitab Allah Atau dibacakan di dalamnya Kitab Allah Dan juga Kita pelajari di dalamnya apa yang Allah Subhanahu SWT firmankan Berkenaan dengan Materi yang sudah disepakati Bahwa Untuk sesi pertama Kita akan mempelajari Sebuah risalah Yang sangat penting Untuk kita sama-sama ketahui Berkenaan dengan Manhaj dan aqidah al wal-Jamaah khususnya di masa-masa yang penuh dengan fitnah, maka seorang mukmin patut untuk memperkokoh pegangan dan pedomannya, agar dia tidak tergelincir daripada jalan yang lurus yang Allah swt telah pancangkan untuk para hambanya yang beriman. Disalah yang dimaksud adalah disalah usul sunnah karya seorang imam besar diantara imam-imam kaum muslimin yang dikenal sebagai imam mu'ahli sunnah yaitu alimam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sebelum kita membahas poin-poin yang akan dibawakan dalam risalah usul-usuna ini Sepatutnya kita Untuk Mengawali pertemuan ini dengan Pendahuluan Pendahuluan ini Paling tidak terdiri Daripada dua Dua poin Yang pertama yaitu menyangkut Sejarah dari Al-Sunnati Wal-Jamaah dan Firqoh-Firqoh yang lainnya yang muncul di tengah-tengah kaum Muslimin. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah kita akan coba untuk sedikit memaparkan biografi dari penulis risalah ini yaitu Alimab Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang harapannya kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari Siroh ataupun perjalanan hidup beliau rahimahullah Adapun yang pertama maka sebagaimana kita sama-sama maklumi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya Melalui nabinya yang agung Rasulnya yang mulia Yaitu Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan didampingi Oleh para sahabat radhiyallahu Maka di tangan mereka lah Islam mencapai kejayaannya, di mana kota Madinah yang kemudian menjadi mercusuar daripada dakwah Islam merupakan pusat dari seluruh dakwah Islam yang disebarkan oleh Rasulullah SAW ke berbagai penjuru. Beliau sallallahu alaihi wasallam begitu semenjak berada di Madinah ya ketika awal kali beliau berhijrah maka di situ bagaimana beliau membangun masyarakat baru ya, di Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib dan semenjak kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam diubah menjadi Madinatul Rasul dan disingkat dengan Al-Madinah. Yang kemudian orang sekarang menyebutnya dengan Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun saya lebih menyukai kalau tetap ya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu misalnya dengan menyebut Al-Madinatu An-Nabawiyah. Karena kita tidak tahu di situ Pensipatan Al Munawwarah itu dari mana sumbernya? Ya, saya belum menyelidiki di situ sejarah awal penyebutan Munawwarah itu yang disifatkan untuk kota Madinah. Tapi yang sudah pasti di situ adalah Al Madinah itu Nabawiyah ataupun Madinah Tor yang kemudian juga dikenal dengan nama-nama yang lainnya yaitu Taibah ya atau Toba. Itu adalah nama-nama yang warid ataupun yang datang dalam As-Sunnah al Alukulihal, maka di situ gencarnya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam membuahkan hasil yang luar biasa, membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi Jazirah Arab yang dahulunya dikenal dengan kemusyrikan maka kemudian bisa berubah menjadi negeri iman terlepas dari keberadaan orang-orang Yahudi yang masih bercokol di Madinah dan mereka-mereka yang istilahnya masih bertahan karena masih memegang perjanjian dengan kaum Muslimin mereka tidak diusir sampai di situ ya mereka melakukan pembangkangan ataupun pelanggaran terhadap perjanjian yang diikat oleh Rasulullah SAW kepada mereka sampai kemudian kita tahu bahwa Nabi SAW mengirim surat-surat dakwahnya ke raja-raja ataupun ketua-ketua kabilah-kabilah sampai di situ merambah tentunya ke negeri Syam Persia yang merupakan dua negara adidaya saat itu dan berbagai tentunya kegemilangan hasil yang didapat maka itu Semuanya merupakan buah hasil daripada perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat Shallallahu Taalaalaihum sampai akhirnya sebelum Allah Subhanahuwataala mewafatkan Rasulnya SAW agama ini telah sempurna, agama ini telah sempurna maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hal tersebut dalam firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina itulah merupakan penggalan ayat dari surat al-maidah ayat yang ketiga yang mana itu ayat ini diturunkan pada saat Haji Wada sebelum Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Azza Wajalla. Makna ataupun arti dari penggalan ayat tadi, Al-Yauma Akmal Tulaqum Dinakum Huatmamtu Alikum Naimati Waradhi Tulaqumul Islam Adina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah Kucukupkan bagi kalian kenikmatanku, dan Aku telah Ridloi Islam sebagai agama bagi kalian. Pada saat ayat ini diturunkan di Haji Wada dan itu tepatnya di Arafah, maka Nabi Sallam di situ menyampaikan di saat khutbah Arafahnya. mempersaksikan atau meminta persaksian dari kaum muslimin yang menghadiri perkumpulan besar tersebut. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ala hal balad, apakah aku sudah menyampaikan risalah ini kepada kalian? Maka mereka serentak menjawab. Bala Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma syad Allahumma syad Allahumma syad Ya Allah saksikanlah Apa yang mereka katakan Ya Allah saksikanlah Yang yang mereka katakan itu tiga kali diulangi oleh beliau Dan Selanjutnya kita tahu bahawa Sepulang dari Haji Wada dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai ke Madinah Kurang lebih Pada bulan Muharram ya, Dari tahun ke-11 Hijriah Kemudian selang Dua bulan berikutnya beliau Wafat Yaitu pada bulan Rabiul Awal Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal Berkenaan dengan wafatnya Nabi Sallallahu ya, Alaihi Pada 12 Rabiul Awal itu e, nampaknya tidak ada persesihan. Justru yang dipersesisikan adalah tahun lahir beliau. Memang yang masyhur yang umumnya di kalangan kaum muslimin itu juga 12 Rabiul Awal. Namun di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Awal tapi bukan tanggal 12 tapi tanggal 9 sebagaimana nanti kita pada saat sesi yang berikutnya pada sesi tentang Syiirah ya kita nanti akan juga mengetahui ya, istilahnya berkenaan dengan hal itu intinya di situ bahwa artinya bahwa Nabi Sallam itu sebelum wafatnya sudah menyampaikan semua apa saja yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Maka menjelang wafatnya beliau pun, beliau mengatakan ini kotaruk tukum ala al-mahajatil belo. Lailuhakana hariah, laizibunha illahalik. Aku mukallaf sallallahu anhi wasallam. Kata beliau di situ sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, gamblang, jelas sudah semuanya. Sampai-sampai di situ malamnya seperti Siangnya, Saking gamblangnya Saking terangnya Yang berarti apa? Semua perkara yang berkaitan dengan ya, Risalah dari Allah Azza wa Jalla itu Sudah dijelaskan oleh beliau Sudah dicontohkan, sudah diajarkan Maka tidak ada satupun kebaikan Melainkan Rasulullah SAW Sudah menyampaikannya dan mengajarkannya kepada umat sekaligus memerintahkan mereka atau menganjurkan mereka untuk melaksanakannya. Ya bergantung dari di situ kadar kebaikan itu ada yang wajib dan ada yang berupa anjuran. Dan tidak ada satupun keburukan, melainkan juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sambil beliau berikan peringatan kepada umatnya untuk menjauhinya, sehingga di situ kalau sudah seperti itu gamblang dan jelasnya, maka kata Nabi SAW, لا يزيгу anha illa halikun. Tidak ada setelah itu yang menyimpang dari jalan yang terang benderang tersebut, melainkan dia akan celaka ataupun binasa. Dari situ, maka sudah pasti bahwa kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah mengikuti apa yang telah digariskan dan apa yang telah dijalani oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan tentunya juga adalah dengan melihat kepada apa yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhum oleh karena itu Nabi shallallahu Ketika beliau tentunya menjelang uh, Artinya sebelum beliau wafat lah intinya Beliau sudah banyak memberikan ujangan dan mewanti-wanti ya, kepada umat ini Yang saat itu tentunya di masa beliau adalah para sahabat Beliau sudah memberikan peringatan bahawa nanti sepeninggal beliau akan terjadi banyak perselisihan, seperti yang diceritakan oleh Al Irbab Ibn Sya'riah radhiyallahu taalaanhu. Beliau di situ menceritakan, wabana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan hasanatan wajilat minhal qulub wdarifat minhal uyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hujangan nasihat kepada kami dengan nasihat dan hujangan yang bagus sampai-sampai di situ membuat hati ini tergetar dan air mata berlinang Maka kemudian kata Irbat Ali Irbat bin Sariyah radhiyallahu an Fakulna ya Rasulullah kami pun berkata wahai Rasulullah ka'annaha mau'izah waddiin Sepertinya nasihat-nasihat hujangan-hujangan -nasihat, ini adalah hujangan dari seorang yang akan berpisah Jadi saking istilahnya di situ pengaruhnya terhadap jiwa dan hati Para sahabat terdialloh ya, anhum begitu meresap dalam hati mereka, maka di situ mereka mengatakan seperti itu dan tadi sudah digambarkan, yaitu hati kami tergetar kemudian juga air mata kami Berlinang Maka di situ mereka mengatakan ya Rasulullah keandhamauilohumua di ini. Sepertinya ini adalah merupakan pesan-pesan seorang yang akan berpisah. Maka kemudian mereka meminta kepada Nabi Sallam wasiat yang penting. Wa'ausina kalau begitu Wasiatkan kepada kami. Jadi sudah dikasih nasihat, ya, jangan-jangan oleh Nabi Sallam maka di akhirnya mereka meminta wasiat lagi, tapi itu wasiat yang penting. Tentunya sebelum Rasulullah Sallam benar-benar meninggalkan mereka. Maka kemudian akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu pun kemudian berkata Usiikum bi taqwallahi azza wajalla was-sal'i wath-tha'ah wa in ta'maru 'alaykum 'abdun habasyiyyun Aku wasiatkan kepada kalian, aku pesankan kepada kalian Aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habashi Seorang budak dari negeri Habasyah. Yang kita sama-sama maklumi bagaimana ya dari sisi fisik seperti itu. Budak artinya di situ Ya walaupun dia tadinya adalah seorang budak. Arti itu gambaran dari Nabi Sallam bahwa bisa saja seorang budak itu, ya kemudian akan menjadi setelah diberdekakan, kemudian dia akan menjadi pemimpin dengan cara apapun dia dapatkan kepemimpinannya. Maka Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat. Tentunya dengan penjabaran di sana. Ketaatan dalam batas apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ketaatan dalam perkara yang di dalamnya mengandung maksiat kepada Allah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِنْكُمْ فَسَيَرَحْتِ لَفَنْ كَثِيرَ. Kemudian kata Nabi Sallam, sesungguhnya Siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, yang masih hidup sepeninggalku, niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Apakah sampai di situ Nabi Sallam cuma sekedar memberikan info gitu? Tidak, Nabi Sallam kemudian Memberikan pesan dalam menghadapi banyaknya perselisian-perselisian di tengah-tengah umat ini. Maka kata beliau, al "wa alaikum bissunnati wa sunnatil khulafayil rasidin al mahdiina min ba'di tamasyu biha wa adu alaiha Bin nawajid." Wahai kamu, muhjessat al-amr. Fatin kullah bid'atin dzalalah. Dan dalam riwayat Nasa'i ada tambahan, wakullah dzalalah din final. Kata beliau di situ maka di saat-saat terjadinya perselisihan yang banyak itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafak Rashidin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Yang Allah bimbing mereka. Allah luruskan mereka. Peganglah dengan kuat. Gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini. Karena setiap bid'ah itu, setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Dalam riwayat Nasai di sana ada tambahan dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Itu pesan dari Nabi Sallam ya kepada umat ini sebelum beliau meninggalkan umatnya. Yang banyak di sana tentunya dari kaum muslimin mengabaikan pesan-pesan ini sehingga apa yang terjadi mereka pun tidak tahu di situ kemana mau ya menuju arah mereka juga tidak jelas gitu kan tidak punya pedoman dan pegangan sehingga dengan istilahnya melihat banyaknya persisian-persisian semacam itu bingung ini kita mau gimana akhirnya banyak diantara mereka yang memilih jalan ah sudahlah gitu kan tidak lagi perhatian dengan agamanya bahkan di situ bisa jadi juga ada di antara mereka yang karena memang lemah iman, lemah ilmu, ya, akhirnya waliyul bilah tergelincir kepada kekufuran. Di kesempatan lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan bahwa umat ini tidak bisa dihindari ya, akan berpecah belah bercerai berai sebagaimana umat-umat yang sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala sadataini wa 70 umat yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan umat nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan setelah itu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa sataftariku hadihi al ummah aw hadihi bilah ala 73 firqatan dan umat ini akan terpecah belah akan ya, di situ akan yakni akan itu berarti akan datang ya, sebab Nabi Islam waktu itu kan masih hidup ya, dan peristiwa perpecahan itu ya, terjadinya adalah se sepeninggal beliau dan akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan Lalu Nabi mengatakan apa? Kulhuha finab illa wahidah. Semuanya berhak masuk neraka kecuali satu golongan saja yang selamat. Wahiyal jamaah. Dan golongan tersebut adalah al jamaah. Golongan yang selamat itu yang satu tadi adalah al jamaah. Di mana Nabi Sallam kemudian Menafsirkan sendiri bahawa yang dimaksud dengan al-jamaah di situ adalah ma'ana al-hiloma wa ashabi, iaitu jalan yang telah aku tempuh bersama para sahabatku. Dalam laporan yang lainnya adalah manjana al-muslima ana al-hiloma wa ashabi. Siapapun yang mengikuti Jalanku dan jalan para sahabatku Itulah jamaah Walaupun Seorang Yang berada di tengah-tengah masyarakatnya Yang jauh daripada mengikuti Jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat Dan dia seorang diri yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah S.A.W dan sunnahnya para sahabat ataupun khulafah rasulin, maka dia adalah jamaah. Jadi al-jamaah di situ ditafsirkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dengan sifat, bukan di situ pengertian secara bahasa yang artinya kumpulan manusia. Yang penting itu sifatnya, bukan kumpul-kumpulnya. Kalau kita di situ sifat e, seseorang ya dalam pengertian di situ bahwa dia menjalani apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu dalam sunnahnya dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam berpegang dengan agama Allah azza wa jalla maka dia adalah jamaah oleh karena itu Hal ini diserangkannya oleh Imam Mas'ud Allah Taala Anhu ketika beliau mengatakan atau ketika beliau ditanya apa itu al Jamaah maka kata beliau mawafakul hakka wa ingkunta wahdak yaitu apa yang mengikuti kebenaran apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri dari situ Siapapun adanya orang tersebut, ya, dan tidak istilahnya e, ada kaitannya dengan keberadaan dia di sebuah yayasan, di sebuah organisasi ataupun apa namanya wadah-wadah, ya, ataupun lembaga-lembaga yang ada tidak penting itu. Yang penting adalah sejauh mana dia berpegang dengan Ajaran Rasulullah SAW yang Telah dipraktikan Oleh para sahabat Sebagai generasi awal Umat ini Maka dari itu kita dapati bahawa Generasi Yang hidup di masa Rasulullah SAW Menjadi generasi yang terbaik Dan kepada mereka lah atau istilahnya Mereka lah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla ya. Secara awalnya Ketika Allah Subhanahu SWT mengatakan Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas Kalian adalah umat yang terbaik Yang dikeluarkan untuk manusia Jadi kata-kata kuntum itu kan Istilahnya itu Ditujukan kepada Ya, kata gantinya, kata ganti orang kedua kan gitu. Kalian, nah kalian itu saat itu siapa? Ketika Al-Qur'an diturunkan. Kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum. Artinya di situ bahwa ini sebagai isyarat lurusnya jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu sudah merupakan Hal yang pasti yang telah direkomendasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian memang di situ kita dapati bahwa Nabi Wasallam menambahkan selain daripada generasi sahabat tersebut. Generasi yang di, e, utama setelah mereka masih ada dua ataupun tiga generasi lagi. Ketika beliau s.a.w. mengatakan Khairun nasi Korni Thumman ladina yalunahum Thumman ladina yalunahum Generasi ataupun Sebaik-baik manusia adalah Generasiku Ini yani generasi yang hidup di masa Rasulullah s.a.w. masih ada Itu para sahabat radhiyallahu anhum summa ladzina yalunhum kemudian generasi yang berikutnya lagi yang kemudian dikenal dengan generasi tabi'in summa ladzina yalunhum kemudian generasi yang berikutnya lagi yang kemudian dikenal dengan atba'ut tabi'in dan dalam sebagian riwayat di sana ada tambahan atau ada di sana syak ya dari seorang dari perawinya saya tidak tahu apakah beliau menambahkan setelah itu ee uh, dua generasi atau setelah generasi sahabat maksudnya ya saya tidak tahu apakah Nabi menambahkan dua ya ataukah tiga ya kemudian ada riwayat yang lainnya yang menegaskan bahwa ada tambahan satu lagi generasi tapi intinya di situ bahwa yang sudah istilahnya tidak dipresisikan gitu ya artinya generasi yang keempatnya itu kan ada e, persisihan lah, gitu ya tapi yang sudah pasti di situ tiga Kendarasi sahabat, kendarasi tabiin dan at tabi'in Ini yang direkomendasikan oleh Nabi saw. Walaupun kita tahu di situ bahawa dalam sejarahnya benih-benih perpecahan itu sudah muncul, bahkan benih itu sudah ada. Ketika Nabi SAW masih hidup, seorang Arabi yang kemudian dikenal dengan nama atau sebutan Dul Qaisirah sebagai seorang Arabi, gaya badunya keluar, ya. terkesan apa silahnya kasar begitu ya, keras. Pada suatu saat di sana. Di saat pembagian. Ghanimah dari sebuah peperangan. Dia melihat. Sesuatu. Yang menurut perasaannya itu. Tidak adil dalam pembagian. Maka kemudian dia pun berkata. Kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad I'dil. Manggilnya ya Muhammad bukannya Rasulullah itu e, bagi mereka orang-orang baduy ini biasa gitu, manggil nama saja. Dan kita mungkin juga tahu kisah bagaimana seorang Arab Baduy yang kencing di sudut masjid, ya, di mana e, di situ Ya karena tidak mengerti adab gitu ya. Dia kencing si enaknya di salah satu sudut masjid, masjid Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang melihat waktu itu mau istilahnya, ibaratnya mau mengeroyok, <laughs> mau nimpukin gitu. Tapi Nabi Sallam melarang mereka, mencegahnya. Ya, membiarkan orang baduy tersebut selesai dan kemudian Habis itu baru ditegur oleh Nabi Sallam dinasehati dengan baik sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk itu tapi dia dibangun untuk ya dikeruah untuk sholat ya, untuk ibadah ya, melihat kelemah lembutan Nabi Sallam ini Arab Saudi ini kagum ya dan jengkel dengan di sana Mungkin e, Beberapa sahabat yang saat itu Dia lihat mau Menguruyuknya Maka dia pun berdoa ya Kepada Allah Azza wa Jalla Allahumarhamni wa muhammadan Wala tarhamma'ana ahadan Katanya gitu Ya Allah Berilah, berilah rahmat Kepadaku dan kepada Muhammad dan jangan rahmati siapapun bersama kami ya, Maka di situ Nabi menegurnya lagi Lepat ya, hajar tawasi'an Kamu Telah Membatasi Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun rahmat Allah yang luas Jadi kamu telah membatasi Rahmat Allah yang luas Nah, aku lihat di situ itu contoh lainnya. Intinya kemudian Duhu Khoi Surah ini ketika mengatakan Ia adil ya Muhammad ya, berbuat adillah wahai Muhammad maksudnya dalam pembagian gunimah yang menurut perasaannya itu ada yang tidak adil. Gitu. Maka kata Nabi S.A.W In lam adil Man ya adil awkamu qalil Jika aku tidak berbuat adil Lalu siapa dari umat ini yang akan berbuat adil? Kita tahu di situ memang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam membagikan harta at, uh, rampasan perang itu ya memang membedakan, gitu ya, membedakan ya, sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Orang-orang muhajirin apalagi mereka-mereka yang miskin itu didahulukan dan mendapat bagian yang lebih besar jika dia ikut berperang kan gitu. Jadi istilahnya rampasan perang itu ya dibagikannya kepada mereka-mereka yang ikut berperangan. Itu yang lebih ya diprioritaskan. Bahkan di situ kadang-kadang kita dapati orang-orang Anshar tidak mendapatkan bagian kecuali ya, sedikit. Bahkan mungkin ada yang tidak dapat juga. Sempat istilahnya suatu saat mungkin ada di antara mereka yang menyampaikan, ya. Mungkin ganjelannya gitu ya, tapi menyampaikan dengan baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membesarkan hati mereka. Apakah kalian mau membawa harta dari rampasan perang tersebut, Ataukah kalian memilih membawa Rasulullah untuk pulang kembali bersama kalian ke Madinah? Maka itu sudah cukup membesarkan hati orang-orang ya, Ansar, dan akhirnya kita dapati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Bahwasanya dalam sikap ya, terhadap orang-orang Muhajirin, Ya mereka begitu sangat mencintai orang-orang muhajirin tersebut, dan bahkan di situ, ya mereka mendahulukan kebutuhan orang-orang muhajirin daripada mereka sendiri, padahal mereka sendiri membutuhkannya. Nah, kemudian dari situlah Nabi Sallam memperingatkan atau memberikan informasi. Kepada para Sahabat radhiyallahu taala anhum terkait dengan orang Arab Baduy tadi yang dikenal dengan nama Abdul Faisir, seorang dari Arab Baduy dari Yaman. Beliau mengatakan, Innu saya kerjumin dihada di sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini. Kamuun satu kaum yang mana mereka itu yang merukuh nama-nama dini kamu yang merukus sah mukminah Romiah. Aku kamu kalau Syallallahu anhi wasallam. Satu kaum yang mereka itu akan keluar dari agama ini, melesat keluar dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Dan yang dimaksud adalah orang-orang khawarij yang nanti akan muncul di saat fitnah ya, terjadi ya, di saat persisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Muawiyah dalam kaitannya dengan tuntutan darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang dibunuh secara zalim ya, oleh islahnya Orang-orang yang terhasut, ya, termakan hasutan Abdullah bin Sabah yang sebenarnya dia seorang Yahudi, ya, juga dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam, yang menghasut di situ para jamaah haji yang datang ya, dari beberapa pelosok negeri. Dan maka di sana ketika mereka berhasil menghasutnya, ya menghasut orang-orang itu, rumah Ustaz Abdi Afandi dikepung oleh mereka, sampai terbunuh. Ya, Rosulullohulah Taalaanhu. Jadi intinya di situ bahawa Nabi sudah memberikan informasi bahwa nanti bakal ada perpecahan yang diantaranya muncul dari Keturunan orang ini Dari mana Nabi tahu Kan itu wahyu berarti Dan ternyata terjadilah apa yang terjadi kan gitu Benar saja bahwa itu Terjadi Jadi Apa yang diberitakan oleh Nabi SAW itu kemudian ya e, Berita-berita e, tentang apa yang akan datang itu Satu persatu terjadi Bukankah itu sudah cukup untuk membuktikan kebenaran Nubuah dan risalah beliau Sallallahu alaihi wasallam Bagi mereka-mereka yang mau Berpikir Dengan jernih Dan yang berakal sehat Dan memiliki fitrah yang lurus Cuman sayangnya di situ bahwa Kebanyakan dari mereka Tidak ya, Memahaminya Nah Kemudian sampai intinya di situ, ketika Rasulullah SAW wafat, kita tahu bagaimana umat ini terguncang, dan itu merupakan musibah yang terbesar bagi umat ini. Tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umat ini selain daripada wafatnya Rasulullah SAW. Kita lihat disitu bagaimana eh, Di saat Rasulullah SAW wafat Waktu itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah sakit ya Artinya pengaruh dari Racun yang Dibubuhkan dalam daging yang dihadiahkan oleh Wanita Yahudi itu Sudah mulai memberi pengaruh Di badan beliau Jadi istilahnya racun itu racun yang akan berpengaruh dalam masa tertentu. Sampai di situ kita tahu bahwa Nabi Sallam, yani ibaratnya pingsan, ya, kemudian sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi, hingga akhirnya di situ beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu untuk menggantikan. Beliau mengimami solat bagi manusia. Maka beliau memerintahkan di situ kepada keluarganya yang saat itu ada Aisyah radhiyallahu taalaanha, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Perintahkan Abu Bakar untuk solat mengimami manusia. Aisyah radhiyallahu taalaanha memberikan usulan, janganlah Abu Bakar yang selalu jadi imam itu. Kenapa? Karena kata Aisyah di Allah Taala, Abu Karshidik itu orangnya sangat halus dan mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al Qur'an, gampang menangis, takutnya nanti nggak selesai-selesai sholatnya. Itu istilahnya usulan dari Aisyah di Allah Taala sebagai putrinya. Jadi tidak kemudian istilahnya, oh ya ya ya ya itu tidak. Justru Aisyah dan Anha yang lebih tahu tentang istilahnya tahu tentang ayahnya lah gitu, tahu tentang ayahnya seperti apa, ya mengusulkan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap ya, perintahkan AUBA KAROS SIDIK, ya, perintahkan AUBA KARIS itu untuk mengimami manusia sholat. Itu sebenarnya sudah sudah satu isyarat ya. Bahwa Nabi Sallam Mempercayakan Kepemimpinan umat ini Kepada Abu Bakar Siddiq sepeninggal beliau nanti Itu sudah merupakan satu isyarat Yang paling jelas Nah Kemudian kan Abu Bakar Siddiq Ia sempat kemudian Menengok Nabi SAW Di rumahnya setelah itu beliau pulang Ya, pulang ke rumahnya. Baru saja pulang ke rumahnya, di situ ternyata Rasulullah kemudian wafat. Maka orang-orang pun ribut. Banyak dari mereka yang saat itu tidak percaya kalau Nabi Islam itu meninggal. Ya. Maka kemudian ada utusan yang seseorang yang memberitakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang waktu itu sudah sampai di rumahnya. Maka Abu Bakar Al Siddiq pun kemudian kembali melihat di situ orang-orang riuh bersedih dan sebagainya dan ada yang tidak percaya. Bahkan di situ ada mengatakan, ya, barang siapa yang istilahnya di situ ya kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ya, akan saya penggal lehernya. maka kemudian Abu Bakar Al Siddiq radhiyallahu anhu ketika datang suasana seperti itu beliau pun ya langsung kemudian berpidato lah ibaratnya di situ di hadapan mereka dan mengatakan kalimat-kalimatnya yang kita ketahui yaitu beliau mengatakan man kana ya'budu muhammadan fa innahu qad mata wa man kana ya'budu allah fa innahu hayyun la barang siapa yang menyembah kepada Muhammad maka sesungguhnya Muhammad itu sudah mati dan barang siapa yang menyembah kepada Allah maka sungguhnya Allah itu Maha Hidup yang tidak pernah akan mati maka di situ kemudian dinukilkanlah firman Allah azza wajalla wa ma kana muhammadun illa rasulun qad khulat min qablihi ar-rusul apa immata au kuntum talabtum ala aqabikum tidalah muhammad itu melainkan sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya biasa orang rasul yang sama seperti rasul-rasul sebelumnya Apakah jika dia mati atau terbunuh, kemudian kalian berbalik dari agama, maka itu tentunya teguran. Jadi ayat tersebut seolah-olah baru turun saat itu. Padahal ayat itu sudah, ya tentunya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal kan itu sudah turun ayat tersebut. Tapi Para sahabat Rasulullah Anhum ketika mendengar pidato dari Abu Kharazidik dan kemudian mendengar ayat tersebut seolah-olah ya mereka katakan seolah-olah ayat itu baru turun saat ini yang membuat mereka kemudian tersadar atas kekeliruan mereka terus sampai akhirnya ya kita tahu bahwa fitnah ya muncul. Sepeninggal Nabi Sallam, ternyata di sana ada orang-orang yang memang sebenarnya Musela Ma Al Khalidab dalam ini ketika Rasulullah masih hidup pun dia sudah mencanangkan diri sebagai mengangkat dirinya ya, sebagai seorang nabi juga. Maka dia pun mengirim surat kepada Nabi Sallam dalam rangka ya di situ untuk tawar menawar berbagi wilayah katanya. Ya, 50% buat saya, 50% buat, buat kamu. Tapi kan ditolak oleh Nabi Sallam. Kirim surat balasan. Maka di situ, itu di saat-saat menjelang Nabi Sallam wafat sampai Rasulullah Sallam wafat. Kemudian, ya, Musa Sallam semakin uh, kuat, ya, dan mengikuti, uh, memiliki pengikut yang banyak. Khususnya di situ dari kabilahnya dari Banu Hanifah. Mereka pun murtad dari agama dan di sana ada muncul nabi-nabi yang lainnya bahkan ada nabi wanita pula yang muncul. Ya. Tapi ya setelah kemudian Oba Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala memerangi mereka ya sampai ibaratnya ke akar-akarnya gitu ya walaupun kemudian juga ada yang uh, bertobat belum lagi di sana ditambah dengan mereka-mereka yang enggan membayar zakat. Dari mereka-mereka mereka yang masih mengaku Muslim gitu ya dan masih menegakkan sholat tapi mereka enggan bayar zakat karena subhan. Terus seperti itu ya, sampai sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu kepemimpinan diganti dengan ya Omar Al Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, itu istilahnya dengan penetapan langsung dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Maka nah, begitu kemudian Umar binti Khattab radhiyallahu anhu, ya, menjelang wafatnya, Umar binti Khattab menunjuk beberapa orang, ya, untuk bermusyawarah dan memilih di antara mereka. Ya, saat itu ada tujuh orang. Ya, di sana ada Ustman Aban, ada Al-Bin Abi Talib, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah dan beberapa yang lainnya. Yang kemudian akhirnya sampai hasil musyawarah karena dari tujuh orang itu ada yang menyatakan mundur dan kemudian merujuk kepada dua orang yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ternyata kemudian akhirnya yang terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah sallallahu eh, alaihi menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala maka disitu kemudian naiklah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi pem Khalifah menggantikan Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai masa ya ketika beliau sudah tentunya uh, menjelang uh, wafatnya ya, fitnah mendera beliau dari orang-orang yang menghasut tadi itu Abdullah bin Sabah dalam ini ya jadi di antaranya di situ fitnahnya adalah bahwa Osman bin Affan radhiyallahu anhu yakni menempatkan uh, istilahnya di situ pejabat-pejabat ya itu dari kalangan keluarganya saja katanya begitu mengutamakan memperlihatkan dari kalangan keluarganya itu fitnahnya seperti itu Ya akhirnya muncullah di situ demonstrasi yang pertama dalam sejarah umat Islam ya mengepung rumahnya Ustman bin Affan warahmatullahi ya, wabarakatuh sampai akhirnya beliau terbunuh dan suasana saat itu tidak terduga jadi kesiapan kau Muslimin dan saat itu juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, entah waktu itu mungkin sedang e, tidak di tempat begitu ya, hanya saja waktu itu putra-putra beliau Hasan, Al Hussein radhiyallahu anhumat, ya, berjaga di pintu-pintu rumahnya, Muslimin aman radhiyallahu talaan. Ya, tapi ternyata mereka ada yang manjat ke atas, ke atap. Ya. Jadi yang istilahnya di situ ada satu dari mereka yang manjat ke atas dan kemudian itulah yang membunuh Utsman bin Affan an yang saat itu memang sudah sudah sepuh ya sudah usianya sudah sepuh begitu. Kemudian akhirnya kaum muslimin saat itu sepakat sudah mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Ternyata dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan inilah ketika pedang istilahnya sudah terhunus ya, maka Sebagaimana Nabi Sallam sudah istranya memberitakannya bahawa apabila pedang sudah terhulus terhadap orang ini maksudnya Ustman Apa terhadap Allahan maka dia tidak akan kembali lagi ke sarangnya, ke sarungnya. Artinya dia akan terus yang terjadi ya, yang namanya pertumpahan darah dari situ fitnahnya dari sejak terbunuhnya Ustman Apa terhadap Allahan dan kenyataannya seperti itu. Ya, saat itulah kemudian ya, diantara kaum Muslimin pecah. Ya, artinya e, berawal tentunya sebenarnya dari persesian e, istihadiyah sifatnya istihad, omuawiyah e, radhiyallahu taala belum mau berbeat ya, saat itu karena e, ingin istilahnya minta ketegasan ya, agar orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan itu segera di, diadili dan dieksekusi gitu ibaratnya menuntut darahnya dan itunya bahwa kemudian muncul istilahnya persisihan, fitnah tersebut uh, sampai pada saatnya kemudian dua kubu itu me melakukan usaha perdamaian, mengadakan perundingan dari pihak Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengutus seseorang ya, dan dari pihaknya Muawiyah juga mengutus seorang. Ternyata keputusan untuk melakukan perundingan ini yang dilakukan oleh kedua kubu menghasilkan apa namanya semacam protes dari sebagian orang ya dari yang tadinya uh, ikut di Kubu Ali, uh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Yang kemudian mereka lah yang dikenal sebagai orang-orang khawadij. Ya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari. Ya, loyalitas mereka terhadap Ali bin Abi Talib. Tidak setuju dengan ya, perundingan tersebut. Karena mereka pikir bahwa Perundingan tersebut sama saja dengan. Berhukum kepada manusia. Maka mereka pun mengumandangkan. Inil hukmu illallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah katanya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar memahami Al-Quran sebagaimana yang disipati oleh Nabi SAW. Orang-orang ya, kuarij -orang yang mereka itu dikenal ibadahnya Masya Allah. Sampai-sampai ya, di -sampai disitu eh, Nabi mengatakan bahwa Sholatnya mereka itu luar biasa lah gitu. Sholat kalian itu dibandingkan sholat mereka mungkin belum ada apa-apanya. Baca Qur'annya mereka, nah baca Qur'annya kalian dibandingkan baca Qur'annya mereka belum ada apa-apanya. Sampai seperti itu, saking apanya. Saking mereka itu orang-orang yang memang ahli ibadah. ya Ahli ibadah. Tetapi Nabi Islam bersifatnya mereka bahwasannya mereka itu Yaqra'unal Quran Mereka itu orang-orang yang membaca Quran Tapi la jawizu Hana jirohum Tapi bacaan Quran mereka itu Tidak sampai melewati tenggorokan mereka Artinya Kalau tidak melewati tenggorokan berarti tidak akan sampai ke dalam Hati Maksudnya apa? Bahwa mereka baca Quran Tapi tidak paham dengan yang dibaca Dan itu terbukti jadi Nabi Islam sudah jauh-jauh hari memang mesipati mereka dan ternyata terbukti ketika mereka di situ mencuplik ayat inilah hukmu inalillah tapi mereka di situ hanya mencuplik ayat tersebut tanpa memandang kepada ayat yang lain kalau saja mereka mau ya membaca dengan pemahaman yang benar dan baik maka niscaya mereka akan dapati jawaban bahawa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu melakukan di situ perundingan dengan mengutus orang seperti itu juru runding ya. itu ternyata ada syariatnya dari Al Quran, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ataupun Mensyariatkan pada saat suami istri dalam keadaan bertikai dan dikhawatirkan terjadi perceraian di antara mereka maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa in khiftum shiqaqan bainahuma faba'atsu apa faba'atsu maka utuslah apa di situ Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kan gitu. Jika kalian khawatir terjadi perpecahan, percerai beraya, apa, perceraian di antara kedua suami istri ini. Jika kalian khawatir suami istri ini akan bercerai. Ya, untuk memadukan mereka kembali itu maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga wanita In islaha, jika keduanya menginginkan perdamaian ini saya Allah akan memberikan topik kepada keduanya jika niatnya itu memang adalah untuk tetap bersatu ya, maka Allah akan memberikan topik melalui perantaraan tadi itu, perundingan di antara dua pihak, dua kubu. Itu dalam urusan rumah tang, tangga, Rumah tangga satu rumah tangga yang kecil. Allah menyuruh untuk berunding supaya terjadi islah. Supaya terjadi apa? Perbaikan di antara keduanya. Baikan lagi gitu. Maka bagaimana di sini, ya, dengan rumah tangga yang besar sekali, rumah tangga umat ini, maka lebih berhak untuk dilakukan perundingan, karena di situ urusannya akan bisa terjadi pertumpahan darah. Alkohol, ya, kemudian kita tahu dari situlah orang-orang kuaris -orang muncul mereka pun keluar. Jadi Khawarij itu dari kata Khawarij itu ada kata dari kata kharijun. Ya. Bentuk tunggalnya adalah kharijun, jamaknya khawarij. Dari kata kharaja ya artinya keluar. Anquli hal. Setelah mereka keluar Maka tersisa di sana ada masih pendukung-pendukung Ali Pendukung-pendukung Ali itu Sebenarnya sudah dari awalnya Itu disebut dengan Syiah Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah Jadi kata Syiah itu tadinya adalah pendukung Istilah Syiah ya Itu dahulunya ya Penggunaan dari sisi bahasa Pendukung Ali, Pendukung Muawiyah Dan saat itu istilahnya ya hanya dalam urusan ibaratnya politis saja gitu ya terkait dengan e, tadi tuntutan darah Ustaz Aban Radi Allah Huwalan walaupun kita tahu di situ bahwa itu istihad ya. namun itulah awal-awal memang terjadinya fitnah yang sudah memang Nabi Islam sudah memberitakan tentang hal itu nah ketika di situ orang-orang yang tadinya pada kubu Ali bin Abi Thalib itu ada yang keluar, ya, melepas bayatnya ibaratnya gitu. Maka orang-orang yang mendukung tetap mendukung Ali bin Abi Thalibullah di Allah Anhu, ya. tetap memihak kepada beliau. Ya, itu ada dua kelompok, masih ada dua kelompok. Jadi, ada kelompok yang memang di situ pendukung yang memang uh, setia. Tapi di situ dalam batas yang memang e, normal kan gitu ya. Tapi ada di sana pendukung pendukungnya yang melampaui batas. Itu berawal dari pemikiran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini, sampai menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, puncaknya e, puncak mereka dalam hal melampaui batas terhadap Ali bin Abi Thalib radhiallahu itu sampai ya, Menyandarkan kepada Ali sifat ketuhanan. Jadi mereka menuhankan Ali. Maka itu kelompok tersebut kemudian dikenal, ya dinisbatkan kepada Abdullah bin Sabah sebagai ya, ini kelompok Sabahiyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengetahui mereka-mereka ini, ya itu kan suasana kan memang sedang memang masa-masa fitnah -masa ya, ini, ini, ini, memang Masya Allah, luar biasa dah pokoknya. Maka Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu mengambil tindakan tegas kepada mereka. Memerintahkan di situ untuk memarangi mereka dengan cara membakar mereka. Sebagai sahabat sudah ada yang mengingatkan. Jangan dibakar. Kalau mau dihukum, dihukum ya. Dengan cara yang lain gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap ya, akhirnya membakar mereka. Cuma di situ bukannya kemudian apa ya. Mereka itu... Bertaubat atau apa begitu malahan semakin yakin, ya wah ini semakin yakin ini Ali adalah Tuhan, Ali adalah Ilah sebab tidak ada yang menghukum dengan api kecuali Allah katanya. Subhanallah. Sampai segitunya. Nah terus sampai kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu ya terbunuh. Ya, atas pengkhianatan dari orang-orang Syiah yang ada di Kufah. Ya, ketika di situ tentunya eh, di saat-saat sedang memang menghadapi orang-orang Khawarij. Ya. Jadi mereka orang-orang Khawarij sudah memang merencanakan pembunuhan kepada beberapa orang. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Anhu. Dan Muawiyah juga Karena mereka juga mengkafirkan Muawiyah Mengkafirkan Ali dan yang mendukungnya Mengkafirkan Muawiyah Dan pendukungnya Jadi pada saat disitu Ali terbunuh ya. Maka Kemudian Tapuk kepemimpinan dipegang oleh Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Talib r.a Dan itu tidak berlangsung lama Dan sesuai dengan Apa yang memang diberitakan oleh Nabi SAW Bahawa Sesungguhnya putraku ini Maksudnya cucu beliau yaitu Al Hasan bin Ali Akan Menyatukan Di antara dua kelompok besar Dari kaum muslimin Dan peristiwa tersebut Kemudian ya Terjadilah Ketika Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyerahkan kekalipahan atau kepemimpinan umat ini kepada Muawiyah radhiyallahu taalaanhu dan kemudian di saat itulah kaum Muslimin bersatu. Nah dan seperti itu, ya. Kemudian orang-orang yang orang-orang Syiah yang ada di Kufah mulai memanas-manasi Al-Hussein, ya. Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. intinya mereka siap pendukung, siap loyal dan sebagainya gitu ya. Bahwa semestinya engkau lah yang berhak gitu dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang saat itu di Madinah sudah menasihati, jangan pergi kepada mereka. Ya, jangan engkau terperangkap dan tertipu oleh mereka sebagaimana ayah engkau, ayah engkau juga tertipu oleh mereka. Tapi begitulah istilahnya intinya terjadilah ya, apa yang terjadi bahwa Al-Hasan Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tetap pergi ya, dan akhirnya beliau dan juga rombongan yang itu adalah dari keluarga-keluarga ya, yang masih kerabat kerabatnya Rasulullah sallam ya, banyak yang terbunuh. Ana kuliah di situ bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Fitnah-fitnah di awal-awal saat itu memang eh, apa ya? Ia membutuhkan seseorang untuk kembali kepada apa yang memang dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah hal bahwa intinya, ya perpecahan-perpecahan dan persisian-persisian di tengah-tengah umat itu terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi hanya berpesan kepada kita, yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah kulla faroshiid. di mana Khulafa ar-Rasyidin itu mereka ya sebagai figur ya, dari para sahabat radhiyallahu ta'ala dan sunnah mereka bukan berbeda dengan sunnahnya nabi sallallahu sebab di situ nabi sallallahu membawakan lafaz setelah itu ya ketika setelah mengatakan ya ni alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-Rasyidin beliau mengatakan di situ tamassaku biha jadi kata gantinya itu tunggal satu Bukan bihima. Ya, berpeganglah dengan sunnah tersebut. Karena sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu, tidaklah itu sunnahnya Nabi saw. Cuma di situ maksudnya adalah bahawa ya, itu para sahabat atau para kula para syuhudin diikutkan dalam sisi masalah ya, itibatnya mereka kepada sunnah Rasulullah dan dalam masalah pemahaman mereka terhadap sunnah ya, Rasulullah saw tersebut. Terus ya umat Islam ini ya bangkit kadang kemudian jadi kan istilahnya e, kehilafahan umat Islam kan berganti-ganti ya dari antara e, kekalipahan Umayyah kemudian Abbasiyah ya ini surut ini naik ya terus begitu berganti-ganti sampai akhirnya kemudian itu lenyap semua ya. Tidak kevalifan Abbasiah, tidak kevalifahan Umayyah muncul kemudian, ya kehilafahan Utsmaniah, uh, Turkiyah dan itu pun kemudian akhirnya juga pupus, ya. ya setelah tentunya perjalanan masa, uh, tentunya akibat daripada, yani kaum Muslimin yang meninggalkan agama mereka. Jadi sejarah sudah membuktikan bahawa ketika kaum muslimin itu meninggalkan agamanya, maka mereka akan jatuh, ya, akan jatuh. Ya, dan nanti di situ akan muncul lagi masa-masa, ya dimana kaum muslimin naik lagi semangatnya, ya, semangat keislamannya naik dalam beragamanya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Maka di saat itu kemudian Islam akan kembali. Naik Ya begitu terus nantinya Jadi antara Iman dan kufur Islam ya dengan istilahnya kekufuran itu Terus seperti itu ya. Naik yang ini turun Yang ini turun ini naik terus begitu Sampai pada saat nanti di akhir zaman Ya tentunya ya Bahwa Agama inilah yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jaladah Paraikhku semuanya dan akhwat sekalian rahimakumullah. Eh, ini sampai jam berapa ya? Sebentar. Kita belum menyampaikan geografinya Imam Ahmad juga ini Asik cerita. Mana panitianya? Ada tanya jawab enggak untuk yang sesi pertama ini? Atau, ha? Ada. Baik, berarti sampai jam berapa ini? 11.45 sampai jam sebelas sebelas seperempat lah nawan ya nah kemudian intinya bahwa Nabi Sallam sudah memberitakan kepada kita bahwa di setiap seratus tahun ya di setiap seratus tahun itu akan muncul seorang yang mentajudi agama ini memperbaharui kembali agama ini Maksudnya memperbaharui itu bukan Mengadakan sesuatu yang baru lagi Bukan, maksudnya memperbaharui kembali Islam yang ya Sudah surut itu tadi Dinaikin lagi, dimunculin lagi Dan apa yang Nabi Islam sudah beritakan bahawa Badal Islamu ghoriban Wasayaudu ghoriban Kama bada'a lil ghorobah Islam itu awal kemunculannya asing Dan nanti akan kembali Menjadi asing Maka beruntunglah orang-orang yang asing, bukan orang-orang yang terasing. Orang-orang ya. asing itu maksudnya nantinya karena mereka e, jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan mayoritas orang yang e, tidak memiliki kepedulian terhadap menjalankan agamanya. Nah, maka kita dapati seperti itu kan perjalanan umat Islam ini muncul. Ya, para ulama-ulama yang tasdzid agama ini, ya suruh. nanti muncul lagi. Ya mungkin diantara kita, yani di, diantara para ulama, ya istilahnya ada yang menghitung, gitu kan istilahnya. Ada yang menghitung istilahnya masa-masa tersebut dari mulai kapan, gitu ya. Di seratus tahunnya setiap 100 tahunnya itu dihitung. Wah, pada 100 tahun yang eh, sepeninggal Nabi Sallam, misalnya itu siapa yang muncul. Ya, nanti 100 tahun berikutnya siapa lagi yang muncul. Yang menghidupkan kembali ya, ajar Islam yang murni, ajar Islam yang di situ bersih, ya, yang berasal dari sumber aslinya yaitu Rasulullah SAW. Ini. Dan itu akan terus ada, ya, akan terus ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. La <tutuk> tazalu ta'jalu min ummati, ya, dahirin ala al-haki atau ala al-haki dahirin. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي يا يا امر الله akan terus ada di sana sekelompok dari umat ini yang tetap menegakkan memperjuangkan kebenaran berdiri di atas kebenaran mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menghinanya orang yang mencela mereka atau yang menyelisihhi mereka mereka tidak terpengaruh. Tetap tegar dan teguh di situ Di atas kebenaran. Sampai datangnya keputusan Allah Azza wa Jalla. Yaitu hari kiamat. Nah sampai kemudian. Tibalah masa. Pada. Masa-masanya para imam. Kaum muslimin. Yang diantaranya adalah. Al-Imam Ahmad Ibn Hambal. Rahimahullahu ta'ala Beliau Rahimahullahu ta'ala Merupakan salah satu Di antara imam-imam Yang Kita kenal Dari keilmuannya Agamanya kezuhudannya, Dan perjuangan beliau Dalam disitu mempertahankan Akidah yang lurus Mempertahankan iman yang sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dimana beliau adalah seorang yang dikenal berani yang tadi juga kita sebut juga dia seorang yang zuhud terhadap dunia. Tetap teguh di atas kebenaran, walaupun fitnah dan ujian mendera diri beliau. Kita coba sekilas untuk memaparkan situasi dan kondisi di masa beliau. Seperti apa kehidupan? Beliau saat itu atau zaman di mana beliau hidup saat itu seperti apa? Di masa beliau hidup, saat itu tampuk kepemimpinan ataupun kekayaan ada dipegang di tangan al Abbasiyun orang-orang Abbasiyah, iaitu Daulah Abbasiyah. Ataupun ya, pada masa kekhilafan Abasyah Yang mana Di saat itu Para pemimpin-pemimpin Dari Daulah Abasyah ini Banyak menyandarkan diri Kepada unsur-unsur ajam dalam hal Memutuskan hukum mereka Dalam hal menetapkan Kebijakan-kebijakan mereka Nah saat itu Adalah Khalifah Al-Ma'mun ya Dari Daulah Abbasiah Yang mengawali dalam keputusan-keputusan Hukum Mengambil dari Orang-orang Persia Dan Sementara Al-Muqtasim Yang datang berikutnya Bersandar kepada Bangsa Turkiya Bangsa Turkiya saat itu artinya tidak seperti Turki yang sekarang. Hingga akhirnya di situ bahwa kaum muslimin mengalami kemunduran sedikit demi sedikit. Bahwa hal tersebut ternyata menggerogoti kokohnya bangunan kekhalifahan Abbasiyah itu sendiri. Nah gambarannya Seperti apa itu? Di antaranya yang pertama adalah Di masa itu Di masa dimana Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala hidup Di tengah-tengah Tentunya kekuasaan Daulah Abasyah ini Dari mulai masa Al-Ma'mun Banyak di sana Peran dalam hal menerjemahkan buku-buku falsafah, buku-buku filsafat dari bangsa Yunani, Romawi, Persia, India. Yang itu dimotori ataupun didukung oleh pemimpin-pemimpin dari daulah Abasyah saat itu. Akibatnya apa? ketika itu marak dan akhirnya kan dengan terjemahan-terjemahan tadi itu kan orang-orang kan pada baca pada mempelajari itu filsafat-filsafat dari orang-orang ajam itu maka merebaklah bermunculanlah berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan perkara-perkara yang diadakan-adakan dalam agama yang itu dicomot ya dari buku-buku filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sehingga mempengaruhi akidah kaum muslimin mempengaruhi ibadah mereka karena saking gencarnya apalagi itu didukung oleh ya penguasa ibaratnya maka perubahannya begitu cepat Perubahan yang terjadi saat itu begitu cepat, maka munculnya kebidaan-kebidaan begitu ya sangat hebatnya merembang. Maka kemudian diantaranya yang begitu marak muncul saat itu adalah pemikiran-pemikiran dari Rafi'ah. Jadi orang-orang Rafidho itu disebut Rafidho dari kata Rafadha yang artinya menolak. Dari kata ar -rafdu. Menolak. Maksudnya menolak apa di situ? Menolak Zaid yang mengambil sikap loyal terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala huma. Ketika mereka bertanya kepada Zaid Ibn Ali Ya, abin Husain ni abin Ali bin Abi Talib. Mereka di situ bertanya, bagaimana menurut engkau tentang Abu Bakar dan Umar itu? Maka Zaid di situ menjawab bahawa keduanya adalah dua menteri kakekku dua orang kepercayaan kakekku Karena melihat jawabannya itu menunjukkan loyalnya terhadap Abu Bakar dan Omar radhiyallahu taala maka kemudian ya mereka mengatakan ropot nak kami menolak kamu maka kemudian mereka memisahkan diri tidak mau loyal lagi kepada ya Zaid dan sementara orang-orang yang tetap loyal terhadap Zaid ya kemudian dikenal dengan kelompok Zaidiyah Kelompok Zediyah ini yang dikenal istilahnya kemudian ya dalam perkembangannya dianggap sebagai kelompok yang lebih dekat kepada Ahl Sunnah. Walaupun sekarang wujudnya sudah hampir tidak ada karena orang-orang Zediyah yang di Yaman sudah berubah jadi Rofiullah. Dan memunculkan di situ nama baru yaitu orang-orang Houthiyun atau Houthiyah, Houthi. Nah, intinya di situ bahwa orang-orang Rafidhah muncul ya, marak pemikiran mereka. Begitu pula dengan Mu'tazilah. Dan bahkan di situ secara khusus penguasa-penguasa Abbasiyah yang saat itu diawali dari Al-Ma'mun lebih mendukung kepada madhab Mu'tazilah. Dan Puncaknya di situ terkait dengan fitnah Khalqul Quran Yang dimunculkan oleh orang-orang mutazila ini Fitnah Khalqul Quran Maksudnya apa Khalqul Quran itu? Itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Al-Quran adalah Makhluk Sementara keyakinan Ahlu Sunnah Bahwa Al-Quran adalah kalamullah Kalau nah, kalamullah kan berarti dia Terkait dengan sifatnya Apakah kemudian Ya Dibenarkan kalau sifat Allah itu dikatakan makhluk, kan tidak benar. Maka di sana fitnah inilah yang kemudian menjadi cobaan dan ujian bagi kaum muslimin saat itu. Karena semua orang dipaksa untuk mengatakan itu. Semua orang dipaksa untuk mengatakan itu. Banyak di antara para ulama-ulama yang mereka rutabene ulama al-sunnah. Ya, boleh dibilang di situ Ada yang banyak yang goyah. Sebagian mereka ada yang melakukan tauriyah. Kan dipanggil satu-satu itu. Dipanggil satu-satu untuk menghadap. Ya, menghadap kepada Al-Ma'mun. Suruh mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Ya, ditanyai. Apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Jadi kalau misalkan di situ Dia mengatakan Al-Quran kelam Allah langsung. Masuk penjara. Siksa. Seperti itu. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu yakni kalamullah, ya, itu akan dimasukkan penjara dan disiksa. Sementara mereka yang di situ tidak e, mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya, mengikuti ya, misalnya, maka itu selamat ya, dari siksaan. Dan ada di sana kalimat-kalimat yang muhtamal, lafal-lafal yang istilahnya di situ mengandung e, dua pengertian itu juga bisa selamat seperti misalnya yang mengatakan bahwa lafzi bil qur'ani makhluk. Jadi ada yang mengatakan seperti itu selamat. Karena itu mengandung dua kemungkinan yang bisa jadi dipahami bahwa ya. Jadi lafzi bil qur'an makhluk itu maknanya bisa jadi adalah perbuatan Ya, seseorang melafatkan Al-Quran, maka memang itu makhluk, karena perbuatan makhluk-makhluk. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wallahu Khalakukum wa Ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Tapi kalau misalnya di situ yang dimaksud, ya, lapot di situ adalah malfut. Objek yang dibacanya itu kan apa? Al-Qur'an, kalamullah. Maka itu tidak benar. Sehingga disitu itu apa namanya? ungkapan lafdhil Qur'an makhluk ini ya memiliki dua ya dua makna kan gitu. Sementara Imam Ahmad tetap tegar. Tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Akhirnya Masuklah beliau dimasukkanlah beliau ke dalam penjara dan disiksa dan itu berlangsung istilahnya tidak sebentar karena beralih kepada kepemimpinan yang berikutnya ya tetap beliau di situ mendapatkan perlakuan seperti itu disiksa di penjara kan gitu sampai mulai di saat masa mutawakil ya mulai di situ agak kendor. atau sebelumnya di masa al-wasiq jadi al-kulihalis itu bahwa ya pada akhirnya kemudian Allah swt pun memberikan pertolongan tentu ya terhadap Mak Muhammad sampai pada masa yang dikekali pahan al-wasiq bila ya, kalau tidak salah di situ ya beliau dibebaskan dan akhirnya ya kembalilah mazhab kaum ke muslimin kepada mazhab al-sunnah dengan perjuangan seorang Imam Ahmad saja. Padahal disitu masyarakat tadinya sudah, ya banyak terpengaruh dengan pemikiran mutazilah ini. Sampai-sampai ada diantara para ulama, ya dalam ini uh, ada yang istilahnya membuat tauriyah, ya ketika dihadapkan apa menur menurut kamu tentang Al Qur'an maka disitu dia mengatakan, ya dengan menunjukkan kepada jari-jarinya gitu ya, di at-taurat, ya eh Injil, Zabur, Al-Qur'an, hadihi Kuluha Makhluk Jadi situ dia menunjuk kepada jari-jarinya. Jadi maksud dia jari-jari ini makhluk. Tapi kan istilahnya alur awalnya kan yang dipahaminya apa? Ya, Taurat, Injil, ya, Zabur, Al-Qur'an itu makhluk. Sehingga dia lolos. Tidak disiksa. Tidak dipenjara yang dia inginkan yang dia maksud itu tauriah namanya. Ya. Itu disebut dengan tauriah. Jadi istilahnya menyampaikan sesuatu ya yang itu dipahami oleh orang berbeda. Nah. Di samping itu bahwa memang kondisinya di masa beliau ya di di di, di, di, di masa Imam Ahmad ini <tuh> ya para penguasa saat itu ya termasuk para gubernurnya dan sebagainya itu eh melampaui batas dalam masalah eh, apa ya? menguasai harta dunia dan seterusnya gitu ya. Ya biasalah Kita namanya penguasa kan. Ya di antara fitnahnya kan dari situ datangnya. Yang ingin menguasai semua apa yang eh, ada kan gitu ya dari dari harta dunia namun tidak hanya cukup istilahnya bahwa musibah itu eh, pada para pemimpin pemimpinnya yang saat itu tetapi ya juga didapati pada eh, umumnya manusia yang memang sudah eh, dalam kondisi apa ya istilahnya sangat eh, sangat sangat sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tadi sudah kita sebutkan di antaranya yang menonjol adalah ya Rafiyyah dan Mu'tazilah. Nah. Nah, itulah istilahnya eh, Diantara yang eh, kemudian memberikan apa ya istilahnya memberikan warna ya kepada diri Imam Ahmad radhiyallahu eh, rahimahullahu taala sehingga di situ beliau kita lihat kalimat-kalimatnya dalam Tulisan-tulisan beliau yani Begitu tegas ya. Begitu tegas ya. Dengan mengatakan Misalnya beliau mengatakan bahawa ya, Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Maka dia kafir Karena Al-Quran kalamullah Kalamullah adalah sifat Allah Azza wa Jalla Kalau sifat Allah Azza wa Jalla dikatakan makhluk ya, Berarti kan jelas Itu satu kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla Ya, dan bagi mereka yang mengatakan Lafdi bil Quran makhluk bahwa Jahmi. Siapa yang mengatakan ya, Lafdi bil Quran, lapatku terhadap Al Quran itu adalah makhluk dia adalah seorang Jahmi. Dan Jahmia ya, dihukumi di situ ya, sebagai kelompok yang keluar dari Islam. Ya, Ia dia dia di situ e, muncul dari tengah-tengah umat Islam, ya, tapi kemudian para ulama ma, mengeluarkannya dari Islam. Ya. Mengeluarkannya dari Islam. Ya, karena aku, mereka sudah sangat jauh sekali dari Islam. Ya. Jadi pemikiran daripada Mu'tazilah itu sebenarnya memang apa ya istilahnya, titisan dari Jahmiyah ini. Yang berawal dari masalah kaitan dengan ya, asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Jahmiyah itu orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah. Total ya, ditolaknya. Tidak mau mengakui adanya nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kalau sudah begitu, ya berarti kan sama saja dengan tidak mengimani Al-Qur'an. sebab Al-Qur'an penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Maka itu pembangkangan yang sangat nyata. Sehingga mereka dikeluarkan di situ dari Islam. Sementara orang-orang mutazilah Mereka mengimani adanya nama-nama Allah Tapi ya, Tidak mengimani sifat-sifat Allah Mereka menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Lalu Bagaimana nama-nama Allah itu Kata mereka nama-nama Allah ya Hanya sebagai lambang saja Untuk penamaan Sebagaimana hanya si Sipulan diberi nama Muhammad Ya udah itu nama untuk membedakan dengan yang lain. Tapi kan tidak mesti dia punya sifat yang sesuai dengan namanya. Bahkan orang-orang Mu'tazila mengatakan. Bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu dianggap kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kata mereka. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah. Sama saja kita itu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab istilahnya di situ, kalau kita misalnya mem, e, mengambil ya nama Allah, Sami'un, Allah itu maha mendengar. Artinya kan Allah memiliki sifat pendengaran. Kalau menurut keyakinan kita kan seperti itu. Jadi setiap nama Allah itu mengandungi sifatnya. Dan bahwasannya itu sudah merupakan kelaziman yang tidak bisa dipisahkan, dimana berbeda dengan di makhluk kan gitu ya. Kalau makhluk ada orang namanya Mahmud, artinya terpuji orang yang terpuji, ya. Tapi ternyata dia penjahat besar misalnya. Sangat disayangkan kita dapati itu kalau di berita-berita penjahat, ya. Nama aslinya Mashooh, ya. Ada yang namanya Muhammad siapa, ada yang namanya siapa gitu kan. Tapi dipanggil dengan panggilan uh, lain kan gitu. Tapi kalau lihat nama aslinya, masya Allah, ya. orang Islam. <laughs> Ini sangat disayangkan. Ya, itu berarti kan bahwa kalau di makhluk itu tidak ada kelaziman antara nama dengan sifatnya. Ya walaupun orang tua memberi nama kepada anaknya dengan nama yang baik itu kan sebuah harapan dan doa. Ya memang kita di situ disunahkan dianjurkan sebagai orang tua memberi nama kepada anak itu dengan nama yang baik. Siapa tahu memang ya nanti ketika dewasa besar ya sifat-sifatnya sesuai dengan nama yang dia miliki. Tapi kan tidak lazim kan itu, tidak tidak melazimkan. Tapi Allah ya namanya ya di dalamnya sifatnya juga. Nah orang-orang mutazirah tidak mau seperti itu, mereka menolaknya. Maka mereka itu sebenarnya ya kisahnya orang-orang jahmiyah. Cuman mereka bedanya tadi itu mengakui nama-nama Allah ya, walaupun hanya sekedar sebagai lambang saja nama ya, sebuah nama belaka. Nah itulah kita dapati bahwa ini ya, kehidupan di masa Imam Ahmad ya, perjuangan beliau begitu berat. Ya, ketika kemudian akhirnya Alusunah dimenangkan melalui beliau. Ya dengan keteguhannya dan ketegarannya kesabarannya maka akhirnya beliau pun dinobatkan sebagai Imam Ahlu Sunnah yang telah menyadarkan manusia dari kekeliruan mereka. Kita mengenalnya di situ sebagai Imam Ahmad bin Hambal Kalau nasabnya di situ ya aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi Hambal itu adalah nama kakeknya. Cuman itu sudah biasa. Kalau orang Arab itu kadang-kadang... ya Mereka menisbatkan anak itu kepada kakeknya. Itu sudah biasa. Apalagi di sini... Ya, di antaranya yang menyebabkan... Kenapa eh, itu dinisbatkan nama kakeknya. Karena bisa jadi karena kakeknya lebih... Tersohor daripada ayahnya. Apalagi di sini bahwa ayahnya... Imam Ahmad yaitu Muhammad itu meninggal di saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Sehingga di situ dan meninggalnya masih muda usia 30 tahunan ayahnya. Ya. Kan mau tidak mau akhirnya kemudian diasuh sama siapa? Kakeknya kan gitu. Ya. akhirnya dinisbatkanlah di situ kepada kakeknya yang dikenal ya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal padahal aslinya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Nah, kalau ditarik di situ nasab beliau terus Ya maka akan bertemu dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ya Nizar bin Maad bin Adnan. Entah itu sudah kakek yang keberapa itu, ya nanti insyaAllah ya kita akan cocokkan pada saat kita mempelajari Sirah Nabawiyah walaupun mungkin tidak saat ini ya, sebab kita juga nanti akan melakukan pendahuluan lagi untuk Sirah Nabawiyah sebelum kita masuki kepada materi inti. Nah, jadi beliau itu dalam kandungan ibunya ya, ketika ayahnya meninggal ya dari Moro atau dari Basrah gitu ya. Dibawa di situ ke Baghdad. Dan di Baghdadlah beliau terlahir. Pada tahun 164 ya Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. <tuh> Dan beliau di situ mulai belajar mencari hadis. Ya, ketika usia beliau sudah menginjak 16 tahun, di situ beliau mulai ya, mencari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun memiliki banyak guru ya, dan jumlahnya sangat banyak. Ini ya. yani gurunya itu tidak cuma satu dua lah ibaratnya gitu ya. Jadi karena beliau banyak berkeliling ke beberapa tentunya negeri, ya di Basra sendiri tentunya, ya, tempat asalnya beliau, kemudian Kufah itu masih di Irak ya dari Baghdad ke Basrah ke Kufah, kemudian ke negeri Syam, kemudian ke Jazirah Arab, ya khususnya di situ ke Haramein, ya, Mekah, Madinah, ya, kemudian ke Yaman, ya kan beberapa penjuru tempat yang lainnya. Ya, karena zaman dulu kalau nyari hadis begitu Keliling-keliling ya, Dan bahkan istilahnya Beliau itu Boleh dibilang Sampai tidak ada kendaraan Yang bisa dipakai untuk keliling ya Jalan kaki ya. Jadi biasa zaman-zaman itu Istilahnya orang tuh Tidak memikirkan betapa beratnya perjalanan Untuk mencari Walaupun sekedar satu hadis saja Kadang-kadang di situ ya dijumpai ada dapati ya bahwa hadis yang ditelusurinya itu kan kan menelusuri para rawinya. Ya, ini sampai ke mana nih? Terus siapa ini? Kamu meriwayatkan dari mana? Kamu meriwayatkan dari mana? Terus sampai akhirnya ketemu di situ perawi yang terakhir yang bisa dijumpai. Dan kadang-kadang di situ seperti yang juga dialami oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala sudah keliling bahkan Makan waktu satu bulan, ya karena untuk keliling ke beberapa negeri itu kan karena bisa jadi e, dalam satu sanat itu kan ada beberapa rawi, ya beberapa rawi itu si pula adanya di sana, ya si pula adanya di sana, dikejar kan di, dicari kan gitu, sampai pada saatnya ketemu dengan yang e, salah seorang dari rawi tersebut, ternyata Perawinya tertuduh, tertuduh berdusta akhirnya ditinggalkan pergi setelah capek keliling tuh, <tuh> tapi subhanallah ini yani keberkahan ilmu mereka terus sepanjang masa dan kita bisa merasakan kenikmatan ilmu mereka nah jadi kalau misalnya dihitung-hitung mungkin uh, bisa ratusan ya mungkin dua ratusan lah paling tidak di situ guru ya Al Imam Ahmad ya rahmahullah Taala dengan hasil beliau keliling keliling ini <tuh> dan itu istilahnya memberikan memberikan kemapanan ya istilahnya dalam diri karena kan tentunya setiap guru ya punya ya khasnya sendiri sendirilah gitu perbedaan perbedaan dalam hal-hal tertentu ya sehingga di situ kita dapati bahwa jangan heran kalau Imam Ahmad itu dalam satu masalah Ya kadang-kadang pendapatnya itu yang dinukilkan dari beliau ada sampai lima. Ya. Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan hukumnya begini. Riwayat lain kata beliau begini. Ya kan itu istilahnya semuanya berputar. Ya bergantung kepada uh, sejauh mana beliau di situ mendapatkan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena patokannya melihat kepada hadis. Ya. Melihat kepada hadis. Ya ini. Uh, kaidahnya itu idza shahal hadis bahwa madhabi. lah gitu. Ya. apabila hadis itu sahih maka itu madhhabku ini itu merupakan yakni perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga yang semisalnya dari Abu Hanifah radhiyallahu tanhu. Kan itu semuanya seperti itu. Kaidahnya sama, prinsipnya sama. Jadi tidak heran kalau misalkan ke Imam Syafi'i sendiri kan ya, antara beliau ketika di mana istilahnya eh uh, di Irak dengan di Mesir berbeda kan gitu sehingga di sana ada istilah qaul qadim ada qaul jadid kan gitu ya, itu semuanya bergantung dari perkembangan ya hadis yang sampai kepada kepada mereka nah maka di antara guru-guru yang beliau pernah belajar yaitu Imam Ahmad ya maksudnya Imam Ahmad pernah belajar kepada siapa saja ya di yang paling eh, kesohor adalah Alimah Syafi'i rahimah taala Muhammad Ibn Idris ya. Kemudian kepada Sufyan Ibn Uyaynah Kepada juga Wakil Ibn Jarrah eee, Dan Wakil Ibn Jarrah itu Gurunya Imam Syafi'i ya, Tapi Imam Muhammad juga berguru kepada ya, Beliau Kemudian Yahya ya, Al-Qatan, Yazid bin Harun Ismail Ibn Ulayyah ya, Hushaym bin Bashir, Abdul Razak Ibn Hamma Masun Ani dan lain-lainnya itu semuanya ada ulama-ulama yani di, yang dikenal sebagai para muhadisin. Nah, jadi kalau dihitung-hitung menurut adzhabi itu jumlah gurunya sekitar 280an. Ya, begitu pula yang diterangkan oleh Ibnu Ibrul Jazari, ya, Rahimahullah. Nah. Ketika di situ bahwa kemudian beliau menjadi sosok seorang imam, ya, tentunya hasilnya seperti itu dari perjalanannya menuntut ilmu, ya, maka jadilah beliau sosok seorang yang juga alim yang robbani, yang tentunya menjadi e, rujukan manusia saat itu. Semua orang di situ berusaha ya sekuat tenaga untuk bisa mengambil ilmu darinya, maka banyak pula lah murid-murid beliau. Yang kemudian murid-murid beliau ini muncul sebagai sosok-sosok para ulama ya setelah beliau. Di antara murid-muridnya tidak lain. Di situ yang mula-mula dan awal kali adalah dua putranya. Itu Abdullah dan Saleh. ya Abdullah dan Saleh Ibn Ahmad. ya Bin Hambal. Kemudian juga ada uh, kepona, uh, sepupunya. Ya, sepupunya. Yang juga bernama Hanbal bin Ishak. Kemudian juga ada Abu Zurah, Ada Al-Bukhari. Ada Muslim. Ada Abu Dawud. Pemilik Sunan, Abi Dawud. Ada Al-Athram. Abu Ya'la Al-Musili. Pemilik Musnad. Ada Al-Maimuni. Ada Ibnu Hadi dan yang lainnya. Itu ya, murid-muridnya ya kita dapati Masya Allah. Yang menonjol-menonjol ya. Selanjutnya dari para ulama dan ahli hadis. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Ahmad yang patut tentunya dibanggakan oleh umat ini bahawa beliau memiliki hafalan dan ingatan yang sangat-sangat kuat ya, dan hafalannya begitu luas Sampai-sampai di situ, ya dipersaksikan lah pokoknya semua mengakui Ya tentunya dari Para murid-murid beliau, ya, yang mengetahui tentang sosok pribadi beliau, bagaimana Imam Ahmad, R.A. beliau menghafal banyak sekali hadis-hadis Nabi S.A.W. Cuma di situ patut diketahui bahawa hitungan satu hadis itu maksudnya satu sanad, iaitu ya, satu sanad dihitung satu hadis. Jadi kalau misalkan kadang-kadang di situ, misalnya satu satu matan hadis. Sanatnya lima, ya berarti dihitung lima hadis, ya seperti itu. Uh, Abu Zurah ah mengatakan bahwa Imam Ahmad adalah seorang yang amat kuat dalam menghafal hadis-hadis. Ya, dengan tentunya di luar kepala kalau bahasa kitanya. Di luar kepala. Itu bisa dilihat dari kitab-kitab catatan hadis yang dimiliki oleh beliau. Ya, yang sampai di situ mungkin kalau diangkut ya sampai sekitar 12 angkutan. 12 angkutan istilahnya kalau sekarang pakai truk 12 truk lah. Saking banyaknya itu, itu semua itu hafal semua. Yang kitab-kitab yang beliau susun, yang beliau tulis itu semuanya itu beliau hafal. Isinya itu semua hafal. Itu isinya cuman, yani sanad dan hadisnya, sanad dan hadisnya begitu. Sampai-sampai di situ ada eh, di kesempatan lain. Abu Zur'ah ah pernah berkata kepada putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah, ya, sebagaimana dituturkan oleh Abdullah sendiri, bahwa Abu Zur'ah ah pernah berkata kepadaku, Abu Kayahfadu Alfa Alfa Hadis, ayahmu itu hafal satu juta hadis. Itu satu juta itu maksudnya hitungan dari sisi sanad. ya istilahnya. Karena kalau misalkan di situ, yang dimaksud matan ya tidak sampai segitu dan itu tentunya meliputi yang sohi dan yang tidak sohi. Ya. Abdullah bertanya kepada Abu Zurah dari mana engkau tahu kalau ayahku itu menghapal sampai segitu banyaknya. Maka kata Abu Zurah saya melakukan mudah karena dengannya. Ya dan aku pun mengambil istilahnya dari dari beliau beberapa bab Abu Zur akan muridnya, muridnya Imam Ahmad. Nah, jadi sekali lagi di situ bahawa ya itu tidak hanya meliputi hadis-hadis Nabi saja, bahkan ya jadi itu meliputi juga asar dari para sahabat, ya dari para tabiin, kemudian tafsir-tafsir dari para sahabat dan tabiin. dan itu semuanya pakai sanad. Ya, semuanya pakai sanad. Ya, karena memang bahwa uh, sebagaimana dikatakan misalnya oleh uh, Ibnu Umaroh ya, bahwa al-isnadu indī minad din. Isnad itu bagiku bagian dari agama. Atau uh, Ibnu Syirin ya, yani, kalau tidak ya, Ibnu Umaroh Ibnu Ibn Syirin Laulat isnad, laku alaman syaa amasha. Kalau tidak ada isnad, setiap orang akan bicara seenaknya, menurut kemauannya. Maka di situ, ketika ya kenapa mereka itu istilahnya menanyakan isnad? Karena, ya semenjak terjadinya fitnah kan, orang-orang kan bisa saja ngomong, ya ini menisbatkan kepada Nabi Sallam seenaknya gitu. Maka di situ Sejak awal terjadinya fitnah itu mereka ya, para ulama saat itu sudah e, menyadari akan bahayanya tentang hal ini kalau dibiarkan kalau tanpa ada sandaran yang jelas maka dari itu kemudian ya, dia tetapkanlah semula narijalaku. Ya. Ayo sebutkan, sebutkan di situ para rawi kalian. Ya, karena di situ apa namanya kalau tidak seperti itu ya, nantinya akan bermudah-mudahan menyandarkan satu perkataan kepada Rasulullah SAW, apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian akhirnya di sana dipilih-pilihlah dari mana ya, riwayat itu diambil. Kalau itu dari ahlu sunnah, diambil. Kalau itu dari ahli bid'ah, ditolak. Nah, intinya di situ bahwa eh Hafalan yang begitu banyak yang dimiliki oleh Mak Mahmud ini hanya saja beliau ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Madini. Hafalan beliau itu banyak dan beliau kuat hafalannya dan itu tahu semua. Tapi beliau ketika mau meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya beliau tetap memegang kitab, membaca dari kitabnya. itu saking waroknya beliau kehati-hatian beliau dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Madini rahimahullah taala tadi ya. Nam, uh, satu saat di sana bahwa Imam Ahmad pernah mendiktekan hadis-hadis kepada kostarnya dengan sanatnya sampai sekitar 100 ribu ya artinya setiap hari kan gitu ya pulus ya 100 ribu sanat maksinya itu dihitung 100 ribu hadis setelah itu selesai ya 100 ribu itu kemudian dikatakan kepada anaknya Wahai anakku Taukah kamu hadis-hadis yang sudah kamu tulis itu? Ya, kenapa ayahku kan itu ya istilahnya bahasa gampangnya. Itu semuanya hadis hadis toif. Jadi artinya walaupun itu hadis toif tetap di situ dicatat. Ya kan nantinya kan akan dijelaskan. Ini lemah, ini begini, ini begini. Oh ini perawi ada yang begini, ini perawi Makanya Imam Ahmad di situ adalah merupakan salah satu di antara tokoh, ya, ulama jarwah takdil yang masuk dalam kategori mu'tadilin istilahnya orang-orang yang istilahnya e, tengah-tengah gitu ya tidak berlebihan ya tidak pula di situ longgar tapi tengah-tengah nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan Imam Ahmad dan waktu kita sudah lewat ya, dari 11:15 ya al aku ya kepada panitia ini ya dan barangkali itu sudah cukup bisa dijadikan sebagai pelajaran ibro bagi kita Semoga ini menambah semangat ya kepada kita dari uh, sedikit ya silanya pemahaman tentang biografi Imam Ahmad ini ya bahwa memang namanya menuntut ilmu lah layunul ilmu birohatil jasad gitu ya ya namanya menuntut ilmu itu atau ilmu tidak bisa diraih dengan badan yang santai ya jadi harus kerja keras capek, letih dan bahkan dalam perjalanan di situ Imam Ahmad pernah mengalami yakni kehabisan air tidak ada yang bisa dimintai tolong kan gitu karena mungkin dalam keadaan sendirian ya, air tidak ada maka sampai di situ beliau pun me, untuk mempertahankan yakni jiwanya, hidupnya gitu ya sampai meminum air seninya sendiri. Itu saking dan kezuhudan beliau luar biasa ya dikasih hadiah dari penguasa juga ditolaknya. "Buya, oh saking zuhudnya terhadap dunia saya sudah cukup dengan apa yang saya punya." Jadi seperti itu. Naam kita harus banyak belajar dari ulama-ulama kita, ya para imam-imam kaum -imam, muslimin, ya insya Allah e, di balik itu ada faedah yang sangat besar dan tentunya bagi kehidupan kita, e, khususnya kita yang masih semangat dalam menuntut ilmu ini, ya perlu banyak membaca syiiroh yang diungguli para ulama-ulama yang semisal ini, ya. karena itu akan terus istilahnya me menyalakan obor ya semangat di dalam jiwa kita dalam menuntut ilmu. Demikian wallahualam bisawab dan jazakumullahu khairan perhatiannya dan sisa waktu mungkin sampai menjelang duhur nanti ya silakan kalau ingin dimanfaatkan untuk e, pertanyaan ya saya akan berusaha untuk menjawab sebisa yang saya ketahui. Wallahualam bisawab sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wasohbihi wasallam. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama uh, yang hadir di hadapan saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Kapan dimulai tahun yang di sana menyebutkan bahwa setiap 100 tahun ada pembaharu agama? Apakah di awalnya tahun Hijriyah atau wafatnya Rasulullah Sallam? Siapa contoh yang sudah ada sebagai pembaharu ya, Masya Allah ini pertanyaannya eh, Satu pertanyaan Tapi tanda tanyaannya ada Empat <laughs> Subhanallah Ini cerdas berarti penanyanya Baik Kalau kita berbicara tentang tadi ya eh, Setiap Satu tahun kan itu yang mengucapkan siapa sih Kan Rasulullah SAW, ya Yang mengucapkan adalah Rasulullah S.A.W Memang di situ kita tahu bahwa e, dimunculkannya kalender Hijriyah itu baru di masa siapa? Omal berkata, ya, radiallahu taala anhu. Tapi kan istilahnya bahwa orang sudah mapum. Ya, jadi dengan e, apa tibanya Nabi saw. Ya, begitu Nabi samb tiba di Madinah itu sudah di, di, dimulai penghitungannya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, jadi menisbatkan kalender yang istilahnya ditetapkannya itu yang kemudian disepakati oleh kaum muslimin dengan satu ibadah yang agung. Ya, dengan satu ibadah yang agung. Itu hijrah. Dan tidak lain di sini hijrahnya adalah hijrahnya Rasulullah SAW karena eh, sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah kan sudah ada ya kaum muslimin ya sudah ada kaum muslimin yang istilahnya di situ eh, telah lebih dahulu ya ke apa namanya ke Madinah nah, jadi intinya di situ bahwa kemudian ditetapkan eh, bulan Muharram sebagai bulan yang pertama ya dari eh, bulan Hijriah tersebut ya itu sebenarnya kalau hitungan bulan pertama dan bulan yang sel selanjutnya itu itu sudah berlaku sebelumnya, ya. Jadi penamaan bulan, ya. Adapun istilahnya untuk tahunnya itu kan, e, kalau apa ya, istilahnya, e, kalau orang Arab itu me menyebut tahun itu dengan satu peristiwa yang besar yang dialami oleh mereka, kayak kayak kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutnya tahun gajah, karena tahun di mana di situ e, Mekah, yaitu kedatangan Pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah yang ingin menghancurkan Kaabah, ya karena di situ datang pada bulan Muharram. Jadi kalau untuk penamaan bulannya sudah ada, ya bulan Muharram, ya datang dan di saat itulah kemudian di, di bulan tersebut dihancurkan ya, pasukan bergajah yang diabadikan kemudian dalam Al Quran. Nah selang di situ eh, dua bulan berikutnya Rabiul awal, ya. Nabi sudah lahir. Ada di tahun di tahun yang sama kan gitu. Beliau lahir Rabiul Awal. Dan Rabiul Awal itu kan bulan ketiga ya. Setelah Safar, ya Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. jadi istilahnya kemudian bahwa eh, yang dimaksud ya tentunya mafhumnya adalah yang kita gunakan adalah kalendernya kaum muslimin. Dengan hitungan bulan-bulan tadi itu komariah sebenarnya kalau lebih tepatnya. Nah, jadi orang-orang Arab dahulu sudah memiliki nama-nama bulan yang itu eh, perhitungannya dengan ya eh, komariah. Ya, dan kalau bulan komariah itu eh, istilahnya pergantian harinya dimulai dengan tenggelamnya atau terbenamnya mata matahari itu mengawali hari baru. Berbeda hanya dengan e, tahun Masehi ya. Dimana disitu mulai pergantian harinya adalah pada jam 00. Gitu kan. Kemudian mereka me, menisbatkan tahunnya sebagai tahun Masehi. Itu katanya dari kelahiran Al-Masih. Sementara kelahiran Al-Masih, Isa bin Maryam sendiri menjadi perdebatan di kalangan mereka. Ya, jadi tidak jelas. Ya gitu. Kemudian penetapan jam 00 istilahnya itu pun istilahnya dari mana sandarannya juga ya tidak ada ya yang yang jelas tidak ada sesuatu yang jelas tapi kita jelas di situ dinisbatkan kepada ya satu ibadah ya intinya bahwa mafhumnya ini ketika Nabi sallallahu mengatakan bahwa setiap 100 tahun itu akan ada orang yang mempabar, memperbaharui agama ini ya tentu yang kemudian dipahami oleh kaum muslimin dengan tahun hijriyah yang setelah itu dikenal dengan tahun hijriyah, ya dan itu tentunya diawali ya dari semenjak eh, apa namanya eh, wafatnya ya, Rasulullah SAW hitungannya kan begitu, ya kalau di masa beliau kan masa sahabat ya istilahnya, nah nanti setelah masa sahabat ya satu tahun berikutnya muncul siapa akan gitu, ya, dan kita dapati bahwa kalau dihitung-hitung eh, sampai siapa ya, selanjutnya tahun sekitar tahun 90-an, ya Hijriyah gitu ya, di mana eh, di saat eh, kaum muslimin betul-betul dalam keadaan memang Ya, di antaranya mungkin istilah di masa ketika Umar, Umar bin Abdul Aziz, ya misalnya contohnya, ya dia kan tabiin, ya, tapi istilahnya eh, berguru juga kepada ya, para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, saya mungkin istilahnya mungkin secara persisnya eh, contoh-contohnya, ya, itu kita tidak bisa eh, sebutkan sekarang. Namun mungkin istilahnya di sana ada eh, seperti penisbatan kepada Alimam Asuyuti, misalnya dianggap sebagai Mujaddid di masa beliau. Ya, beliau di situ hidup pada tahun eh, pada abad ke sepuluh, ya, sekitar 910-an. Ya, wafatnya begitu. Itu beliau dianggap sebagai Mujaddid. Ya, kemudian kita tahu bahawa eh, Sheikh Ya Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimul Taala, ya, dianggap sebagai Mujaddid di masanya. Di saat misalnya manusia eh, Sedang berkubang Dengan berbagai macam bentuk kesyirikan Maka muncullah beliau ya, meluruskan kembali Tohid manusia Mengembalikan manusia kepada jalur tohid ya, Dan seperti itu ya, Dan kemudian Kita tahu bahawa Di masa kita ya, sebagian ulama yang eh, Masih hidup ya, Mereka menisbatkan Pembaharuan agama kepada Tiga orang ulama yang sudah meninggal tentunya ya, Yaitu Dari mulai Sheikh bin Bas Ya Sheikh Al-Albani Ya Sheikh bin Uthamin Yang mana di masa Mereka hidup ya, Maka di situ kita dapati uh, apa ya Fitnah itu Hampir boleh dibilang itu uh, Tidak banyak tapi ketika mereka meninggal, kita dapati bahwa fitnah-fitnah ya semakin ya semakin banyak dan semakin luas. Dan nanti Insya Allah Taala akan datang ya pada masa-masa berikutnya mereka-mereka yang memperbaharui kembali agama ini sehingga manusia kemudian e, kembali kepada jalurnya, khususnya kaum muslimin yang dimaksud ya. Alkulihal e, masalah contohnya yang lainnya saya tidak bisa menyebutkan. Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Dosen Ana ber, berbicara atau berkata bahwa tauhid itu dibagi menjadi dua, sedangkan yang anak pelajari dibagi menjadi tiga, rububiyyah, uluhiyah, dan semua sifat. Menurut beliau itu hanya berbeda cara memahami. Mohon penjelasannya. Nam, memang di situ kalau kita berbicara tentang masalah taksimat ya, jadi ya masalah pembagian itu kan. Itu merupakan bentuk istihad atas dasar istiqra ya dan e, tatabbu ya terhadap nusus syariah. Istiqra itu artinya dengan banyak membaca ya dan menelusuri setiap nas-nas syariat. Apakah itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah. Dari situ kemudian ya dirangkum Ya, dan dibuatlah pembagian, dibuatlah definisi. Nah, kaedahnya di situ dalam pembuatan definisi-definisi, ya, dan pembuatan eh, taksimat, pembagian-pembagian yakni ilmu ini dan sebagainya, itu Kaedahnya adalah harus jami' dan mani'. Jami' itu artinya bahwa definisi ataupun pembagian yang dibuat itu telah meliputi seluruh unsurnya, ya, itu. Yang istilahnya seluruh unsur dari sesuatu yang didefinisikan atau yang dibagikan itu, manik artinya di situ tidak lagi mengandung, ya, pengertian-pengertian lain, ya, tidak lagi di sana apa namanya, eh, tidak apa namanya me memungkinkan adanya pengertian-pengertian lain, ya, selain yang sudah dibatasi itu itu kaedahnya seperti itu sehingga yang namanya taksimat pembagian ataupun definisi, -definisi dibuat seringkas mungkin sesimpel mungkin tapi sudah ya kalau bahasa ini pepek ya sudah lengkap ya jamih ya, jadi ringkas tetapi di situ sudah meliputi semua unsurnya nah terkait dengan pembagian tohid yang paling jami' Dan mani' adalah pembagian Tohid menjadi tiga macam. Ya, yaitu Tohid, Urbubiyah, Tohid, Uluhiyah, dan Tohid, Asma dan Sifat. Itu sudah istilahnya apa namanya eh, yang paling ringkas dan sudah meliputi semua unsurnya. Sebagian seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau di situ membagi tauhid menjadi dua Menjadi dua Yaitu tauhid al marifatu Ya tauhidul ma'rifah. Itu maksudnya apa? Ya, yang disebut dengan tauhid al-ma'rifah itu. Artinya di situ dia meliputi rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Tauhidul ma'rifatutul isbat. Berkata dengan penetapan-penetapan ya rububiyah Allah dan asma wa Sehingga di situ tadi makanya kan kita dapati bahwa ternyata dua e, pembagian dua ini ya. Itu ada satu pembagiannya yang memang masih bercabang lagi. Gitu. Jadi tauhidul ma'rifat wal isbat itu ternyata meliputi dua. Ya, menurut yang istilahnya yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, meliputi tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Dan ada tauhid ya, at-thalabi wal qasd. Ya, tauhid at-thalab wal qasd itu artinya yang merupakan tuntutan dan tujuan utamanya. Yaitu apa? Tohid uluhiyah. Yang dimaksudkan adalah bahwa Allah diibadahi dan disembah satu-satunya. Jadi yang dimaksud dengan tohid ul-tolab atau tohid ul wat-tolab itu adalah tohid uluhiyah. Nah, pembagian tohid menjadi dua ini ternyata tadi kita dapati masih belum belum mania. Karena masih harus disitu mengatakan memisahkan lagi di situ antara tohid rububiyah, dan asma' as-sifat karena rububiyah dan asma' as-sifat itu di satu sisi ya kita dapat memang berbeda jadi kalau e, di sisi yang lain ada kemiripan ada hal-hal yang di situ ada e, kemiripannya sebab kadang-kadang para ulama mengungkapkan perbuatan-perbuatan Allah yang itu dicakupi ya oleh makna rububiyah itu itu disebut dengan sifat fitlia dan di sana ada berarti sifat-sifat zatia -sifat, sifat zatnya Allah sifat-sifat zatnya Allah jadi ada sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah swt dan ada sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah azza wajalla tapi di situ kemudian ketika dipisahkan antara keduanya Maka rububiyah dan perbuatan-perbuatan Allah Apa namanya rububiyah yang itu tentunya Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla Itu cenderung kepada perbuatan-perbuatan Yang menyangkut pengurusan dan pengaturan makhluk-makhluknya. Sedangkan di sana Perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla itu istilahnya berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya. Maka itu tidak dimasukkan ke dalam rububiyahnya. Tapi dimasukkannya kepada sifat-sifatnya. Artinya disana ada perbuatan Allah itu ada dua macam. ya. Ada di situ perbuatan Allah Azza wa Jalla yang memiliki sebab yang itu menyangkut ya para hambanya dan makhluk-makhluknya dan ada di sana perbuatan-perbuatannya itu ya terkait dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memiliki sebab artinya di situ ketika Allah Subhanahu eh, Wa Taala apa ya turun ke langit dunia misalkan gitu di sepuluh jam malam yang terakhir yang kemudian menjadi perdebatan dari Manusia atau kaum Muslimin ya, tentang maknanya, tetapi kan kita tahu bahwa Rasulullah SAW dan para Sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mereka itu mentakwil. Mereka sudah memahami sebagaimana ya maknanya dalam bahasa Arab seperti itu, ya, dan mereka punya kaedah bahwa Leisa Kamislihi Sheun Wahwas Samiul Basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Artinya, kalaupun dikatakan Allah itu memiliki tangan, misalnya, ya sudah, tangan-tangan Allah, tangan makhluk ya tangan makhluk, berbeda. ya Tidak sama. Jangan kemudian kita membayangkan, oh, dengan melihat kepada tangan kita, lalu kita oh, membayangkan, masa tangan Allah kayak gini? Tidak boleh. Itu saja sudah berarti menunjukkan, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun hasil akhirnya, Kemudian orang-orang itu memalingkan makna lafadz tersebut kepada makna yang lain, yang itu tidak ada dalilnya. Emang permasalahan nanti masalah asmau sifat itu e, agak rumit ya. Nanti mudah-mudahan dalam pembahasan e, inti dari usul sunnah ya, ada akan kita singgung lebih jauh insyaAllah. ya karena kaidah-kaidahnya banyak terkait dengan itu supaya kita istilahnya memahami itu dengan dengan utuh. Baik Jadi seperti itu. Kemudian ada di antara mereka para ulama yang membagi menjadi empat. Ya di samping tiga macam tauhid yang tadi itu Rububiyah, uluhiyah, asmau silat, mereka ada menambahkan tauhid al hakimiyah. Tapi penambahan ini tidak perlu. Ya, sebab al hakimiyah ini sudah masuk ke dalam rububiyahnya Allah azza wajalla. Ya. Tak perlu lagi di situ dimasukkan, di, di, di apa, di dikeluarkan, di ya, macam yang baru. Itu maksudnya. Jadi, jadi tiga tiga macam toit itu, tiga pembagian macam toit itu, itu sudah yang paling jami dan manik. Ya, sudah tidak lagi di situ tidak dikurangi. Kalau dikurangi ya kurang ya kalau ditambahi ya kelebihan gitu itu yang sudah ya, yang paling istilahnya eh, yang paling lengkap ya begitu baik itu penjelasannya jadi tidak ada masalah jadi istilahnya bahwa eh, tinggal kitanya saja eh, mengetahui bahwa tadi ya pembagian tohid menjadi dua memang itu ada asalnya dari perkataan para ulama ya dami ini ibu kiai maha utaala ya tapi kan kemudian beliau menjabarkan ya menjabarkan dari nah dari penjabaran itu kita tahu oh ternyata yang dimaksud adalah ini ini ini ini nah sehingga bisa di, dikompromikan begitu dengan yang lainnya assalamualaikum oh ustad waalaikumsalam apa yang ada di dalam hati kita ingin sesuatu apa nih ingin sesuatu itu petunjuk Allah petunjuk dari Allah apa ini maksudnya kalau saya seorang istri apakah harus bilang dulu sama suami pengen minta sesuatu oh pengen minta sesuatu itu supaya dapat petunjuk dari Allah mungkin ya ini agak janggal enam Nah, apakah di situ harus bilang dulu? <laughs> izin dulu suami. Ya, ke suami. ya Bilangin saya mau minta sesuatu ke Allah. <laughs> ya, supaya dapat petunjuk. Ya, tidak harus namanya doa itu kan pada asalnya ya, nafsi-nafsi ya. Jadi kalau kita memang punya hajat, ya punya keinginan, ya, ya kita minta langsung kepada Allah Azza wa Jalan dan tidak perlu malu. Ya, kita menyebutkan apa yang kita inginkan. Ya, Terang-terangan, kalau misalkan kita tidak bisa Mengungkapkan pakai bahasa Arab Ya pakai bahasa Indonesia Bahasa kita, bahasa Sunda, oke okay. tanah <laughs> Ya kalau misalkan gak ngerti Masa dipaksakan pakai bahasa Arab Ya nanti malahan gak ngerti artinya Udah selesai Habis, 2 menit lagi Ya, ya oke. Kalau misalnya ada yang mau persiapan wudu-wudu Silahkan ya, saya persilahkan Ini satu lagi aja Nah ada dua menit. Dengan adanya golongan-golongan umat Islam saat ini, apakah ini termasuk 73 golongan eh, apa ini yang celaka, bukan satu golongan yang selamat? Kita katakan di situ bahwa ya setiap golongan yang di dalamnya di situ mengandung atau memiliki penyelisihan terhadap jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat maka dia terancam dengan hal itu siapapun dan kita di situ pada dasarnya kembalinya kepada orang-orang orang per orang ya adapun kemudian istilahnya dari orang per orang kemudian memunculkan di sana satu kelompok golongan yang kemudian mengelompok ya istilahnya berpisah dengan yang lain bahkan saling istilahnya eh, ya berantem gitu ya saling tuding menuding dengan yang lainnya maka di situ kita melihatnya kepada sifat ya Amal yang ada pada mereka seperti apa? Patokannya itu, kan sudah kita sebutkan tadi bahawa man kana ala muslima anahil ya ashabi atau mawapokel hak, ya itulah jamaah wa inkunta wahdah, walaupun kamu sendiri. Jadi istilahnya di situ bahawa patokan kita pada sifat, ya bukan kepada, ya, kalau misalkan kemudian mereka akhirnya mengelompok, ya kayak misalkan khawarij, shia, rohildar dan sebagainya begitu, itu sudah jelas. Ya sudah bisa dipastikan bahwasanya memang mereka adalah orang-orang yang terancam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka terancam dengan api neraka dan bahkan di situ ya sampai pada batas diantara mereka ada yang ya keluar dari Islam karena sudah saking jauhnya dari prinsip Islam seperti Jahmiyah kan misalnya itu sepakat Rafiuddoh bahkan di situ ya banyak para ulama yang memang mengeluarkannya orang-orang Khawarij ya ada hilaf diantara para ulama. Memahami hadis yang merukunah mina dini, kamal yang merukusahmu minarrahmiyah, ada mengartikan, ya ber berarti mereka itu keluar dari agama, sehingga mereka dianggap kufur, ya, ada khilaf terkait dengan orang-orang farid -orang ini. Nah dan begitu seterusnya. Maka setiap di situ se bergantung kepada kadar penyelisihan yang dilakukan oleh seseorang, maka di saat itulah dia berarti ada, istilahnya telah menyodorkan dirinya kepada bagian daripada hak untuk masuk neraka itu. Ya, wala alam bisawab Hanya itu yang bisa dijawab. Yang bisa dijawab. Ya, bila benar maka itu semata mata dari Allah. Bila itu ada kekeliruan maka disitu datang dari kebodohan saya pribadi ataupun dari syaitan. Maka saya mohon maaf kepada memohon eh, ampun kepada Allah azza wajal atas hal itu. Mengingat waktu sudah mendekati eh, duhur untuk persiapan maka kita tutup untuk sesi yang pertama ini dan insyaallah kita akan ber, uh, kembali lagi pada sesi yang berikutnya insyaallah eh uh, setelah istirahat uh, salat dan seterusnya eh subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh